Jadi kemarin aku sama Dimas Gepeng mau bikin cover lagu. Dan kita beli jaket atau hoodie di Classic and Basic dan harganya cuma 88.000 dan bahan kainnya pun adem dan lembut. Jadi aku rekomendasiin buat, buat kalian yang pengen bajunya jaket yang pengen baju pelan, atau bagus-bagus dan desainnya pun sesuai keinginan hati kalian atau sesuai keinginan kalianlah. Kalian bisa langsung cek di Instagramnya, at and basic. Oke, okay, jadi itu saran dari kami. Bye!